de adik jangan marah Kalau kakak nak kati di rumah Kakak nonton bola Dukung si Wijaya Si Wijaya Madia Di sini kami semua saudara Walau berbeda wilayah Kita satu nama Mami